Dat je het niet in het leven van de de en in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 Barang siapa memecahkan batu Akan dilukainya Barang siapa membelah kayu Akan dibahayakannya Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah Maka orang harus memperbesar tenaga Tetapi yang terpenting Untuk berhasil adalah hikmat